Assalamu ala imamil mursalin Nabiina Muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Allahumma nfaqna bima alimtana, wa alimna ma yanfaqna, warzukna ilman yanfaqna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha shiktasahla, <coughs> faj'alana ya Rabbana kulla shayin sahlan muyassara. Allahumma inna na'udu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakshak wa min nafsin la tashba' wa min dakwatin la yustajabu laha Rabbi syrahli sudri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli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 kembali Allah taala mudahkan kita semua berkumpul bersama di majelis ilmu ini tentunya sangat besar harapan kita kepada Allah taala mudah-mudahan yang kita lakukan pagi hari ini dicatatnya sebagai amal saleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua di samping kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini Bapak Ibu mudah-mudahan kelak Kita sebagaimana dimudahkan pagi hari ini datang ke majelis ini Nanti dimudahkan masuk surga firdaus yang paling tinggi Tanpa adab maupun hisab bersama-sama Amin Kita melanjutkan babun nafaqat ya bab nafkah dari kitab buluhul marom Ibnu Hajar rahimahullah berkata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al yadul ulya tangan yang di atas yang memberi khairun lebih baik minal yadis sufla daripada tangan yang di bawah. Ini sudah kaidah Bapak Ibu. Jadi orang yang memberi itu pasti jauh lebih baik di sisi Allah taala daripada yang diberi. Makanya kita itu kalau bisa menjadi orang yang memberi ya. Jangan kemudian mentalnya itu minta diberi terus. Begitu. Wa yabda'u ahadukum bimal ya'ul wa yabda'u ahadukum dan memulai Ahadukum seseorang dari kalian biman yaulu dengan orang yang menjadi kewajibannya untuk menafkahi. Jadi dimulai dengan yang paling wajib dulu. Siapa yang paling wajib dulu? Nanti dijelaskan pada hadis-hadis selanjutnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagai seorang kepala rumah tangga itu kan punya kewajiban menafkahi. Nah yang wajib menafkai pertama kali siapa Itu sudah jelas Pertama kan istri Kemudian anak-anak Setelah itu bapak ibu kan begitu Nah dia wajib menafkahi mereka semua Cuman kalau kondisinya terbatas Maka mulai dengan yang paling penting Waya buddha'u ahad hukum Biman Ya'ul dan memulai seseorang dari kalian Biman Ya'ulu dengan orang yang dia berkewajiban menafkai mereka Tabu'lul mar'ah istri wanita berkata Atimni beri aku makan au tol atau ceraikan Rawahu hadza ruqdni hadits ini diriwayatkan ad-daruqdni wa islatuhu hasan dan sanatnya adalah hasan. Hasan itu berarti makbul, diterima, bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian hadits berikutnya wa an Sa'id binil Musayyabi radhiyallahu an jadi Said ibnul Musayyab atau Said ibnul Musayyib ya, Rosulullah an Firrajuli ya. Jadi Said ibnul Musayyib ini seorang ulama tabiin Bapak Ibu Ulama tabiin. Tabiin itu siapa? Tabiin itu orang Islam yang berjumpa sahabat. Jadi mereka generasi ketiga ya pertama adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ya kemudian setelah itu para sahabat ya setelah itu kemudian para tabi tabiin jadi e, tabiin ini adalah orang Islam yang berjumpa sahabat tapi tidak pernah berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sahabat itu orang Islam yang berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mati dalam kondisi Muslim itu sahabat meskipun melihatnya cuma sebentar, gitu. Nah, Said Ibnul Musayyib ini orang Islam yang berjumpa sahabat Bapak ibu. Dia termasuk ulama tabiin berkata Firrojuli tentang seorang laki-laki. La yajidu ma yunfiqu ala ahli Tentang laki-laki yang tidak mendapatkan Apa yang dia nafkahkan kepada istrinya Kepada keluarganya Jadi dia ditanya Bagaimana dengan laki-laki yang dia itu Tidak bisa apa memberikan nafkah kepada keluarganya Anak istrinya dia tidak bisa menafkahi. Kola dia menjawab, Yufarroku Baynauma. Dibisahkan di antara kedua keduanya. Cuma perlu diketahui, Bapak Ibu, ini yang memutuskan adalah Hakim, ya, yang memutuskan adalah Hakim. <tuh> Akhrajahu Sa'idu bin Mansur diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. An Sufyana an Abi Zinad dari Sufyan dari Abu Zinad qala berkata Jadi ada riwayat lain Abu Zinad ini berkata qultu li Sa'id ibn al-Musayyab aku bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu anhu sunnah fa sunnah ini sunnah enggak maksudnya fatwa yang sampean berikan itu loh ketika laki-laki nggak -laki bisa menafkahi keluarganya, kemudian dipisahkan diantara keduanya, apakah ini sunnah? Apakah ini sunnah yang ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Waalaikumsalam. Said Ibnul Musayyib menjawab, sunnah ini sunnah ini. Wahada mursalun kawiyon ini adalah mursal yang kuat. Apa itu mursal? Mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabiin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mursal itu sebetulnya masuk kategori hadis doef bapak ibu. Kenapa? Karena di situ ada sanat yang gugur. Siapa? Sahabat kan? Karena tabiin ini tidak mungkin berjumpa Rasul saw kecuali lewat sahabat. Gitu. Nah makanya ketika tabiin langsung mengatakan Rasulullah saw bersabda, berarti ini ada yang putus sahabatnya dah ada. Berarti ini hadis do, doif. Nah, cuman dikatakan kenapa kok hadis mursal ini kuat? Karena kemungkinan Said Ibn Musayyib ini Menjawabnya Said Ibn Musayyib ini mengatakan sunnah itu Tanpa menyebutkan sahabat Itu karena dia Dalam momen memberikan fatwa Kalau memberikan fatwa itu kan Biasanya langsung jawaban Gitu loh bapak ibu Nah kemudian setelah ditelusuri Ada jalur lain Yang sambung Sambung itu maksudnya dari tabiin, dari sahabat, kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan mursal yang kuat meskipun hadir mursal tapi bisa dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena ada riwayat lain yang sambung. Paham gak? Jadi eh, hadis itu dikatakan sahih itu kan ketika memiliki lima syarat ya kalau lima syarat tidak terpenuhi hadis itu tidak dikatakan sahih bapak ibu. Jadi syarat pertama adalah al adlu adil. Eh mohon maaf pertama adalah al-ibtisol alitisal sambung jadi sambung sanadnya itu sambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan putus ini karena tidak sambung kepada Nabi loh kok bisa tidak sambung karena tabiin tidak mungkin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah al adlu adil ya Adil, adil di sini bukan lawan kata dolim tidak, tapi adil yang dimaksudkan di sini adalah agamanya lurus Bapak Ibu, bukan tukang dusta, bukan orang yang khianat bukan orang yang tak sholat, bukan orang yang musyrik, pokoknya adil di sini agamanya bagus lurus, orangnya istiqomah itu adil, jadi nggak pernah berbohong. Kemudian yang ketiga adobet, adobet itu apal? Ya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu enggak salah, enggak keliru, enggak ngawur, itu adzobat. Nah, jadi ini syarat tiga bagaimana hadis itu menjadi sahih. Yang keempat adalah adamu illa, tidak ada cacat. Ya, tidak ada cacat ya. Cacat ini di sini cacat yang tersembunyi Bapak Ibu jadi ilah ini adalah cacat yang hadith itu secara lahir adalah sahih tapi setelah ditelusuri rupanya tidak sahih gitu. nah cuma masalah ilah ini hanya orang-orang tertentu yang tahu gak semua orang tahu gitu jadi perlu orang khusus untuk mengetahui hadith ini ada ilahnya apa enggak ya intinya ilah yang keempat Yang kelima adalah ada syudud Tidak ada syad Syad apa? Apa syad itu? Syad itu adalah begini Misalkan Ada seorang perawi Fiqoh Fiqoh itu apa? Fiqoh itu hadisnya diterima Bapak Ibu Bukan ditolak Hadisnya diterima Dan ketika dia menyampaikan hadis itu Hadisnya sahih Nah sean itu Ketika ada Prowi siqoh Tapi riwayatnya ini Menyalahi banyak Prowi siqoh lainnya Gitu loh yeah. Atau Riwayatnya ini Menyalahi orang yang Jauh lebih siqoh darinya Ya gampang begini Sama-sama Murid ya Sama-sama murid ini kan murid saya semua misalkan gitu kan, itu semuanya meriwayatkan dari saya misalkan mengatakan Ustaz Wafi mengatakan A. Tiba-tiba ada satu murid tidak dia mengatakan B dan murid ini bukan murid yang goblok bukan pinter gitu. Tetapi karena riwayatnya menyalai orang-orang yang semisal dengan dia dan jauh lebih banyak meskipun dia mengatakan demikian, riwayatnya disebut sahih sehingga enggak diterima. Nah, ini sama seperti para ulama mazhab ya kan? Semua ulama mengatakan A, dia mengatakan B sendiri. Nah, kalau misalkan tidak ada hadis yang menguatkan pendapatnya, maka dikatakan ini adalah riwayat yang syadz. Bukannya dhaif tidak, syadz. Karena kalau dhaif itu dari orang yang lemah gitu. Ini ulama masalahnya. Nah, cuma ketika pendapatnya menyalahi kebanyakan Maka tidak diambil ya Itu namanya syarat hadis juga seperti itu Bapak Ibu Nah, termasuk hadis yang Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahat Itu kan ada riwayat dari banyak muridnya Abu Ya ada banyak riwayat dari murid Abu Hurairah. Jadi murid-murid Abu Hurairah itu banyak. Tidak ada seorang pun dari mereka itu yang meriwayatkan bahwa Nabi itu baca Al-Fatihah. Bismillahnya jahar. Kecuali satu toh, Munu'aim Al-Mujamir. Kalau tidak salah dia yang meriwayatkan Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar ketika baca Al-Fatihah. Nah, meskipun dia orang yang thiqah tapi menyalai semua temannya, tidak ada yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah seperti itu, maka riwayatnya dianggap syad. Ini salah satu contoh aja Bapak Ibu. Cuma yang agak menjadi masalah memang yang rojih ketika baca Al-Fatihah imam itu ya membaca bismillahnya dengan sir. Atau kalau pendapat Imam Malik enggak baca bismillah pun sah tidak apa-apa, itu yang benar tapi kalau misalkan baca bismillah dengan jari, ya tidak menjadi masalah, tidak apa-apa, pokoknya dikatakan sholatnya tidak sah, tidak begitu pun dengan sebaliknya ketika membaca kok ngomong alhamdulillah langsung itu juga sholatnya sah, cuma yang afdol sesuai dalil yang lebih utama itu, bismillahnya dibaca dengan sir gitu, itu yang syad tadi itu, oke okay? Ya, Ini kembali kepada Mursal tadi Bapak Ibu Jadi Mursal itu asal usulnya Adalah hadis do'if Kenapa? Karena tidak sambung Kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam, wasallam Tapi Mursal Dikatakan kuat ketika Ada hadis lain dari jalur Lain yang mausul Mausul itu bersambung Bapak Ibu Gitu loh ya. Hadis berikutnya Wa Umar radhiyallahu an dari Umar radhiyallahu an. Anahu kataba, nah ini Bapak Ibu tipe pemimpin-pemimpin yang sangat bertanggung jawab kepada rakyatnya. Tu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Banyak cerita kan yang dia ketika apa istilahnya itu belusukan ya kemudian mendapati seorang janda merebus batu ya kan anak-anak yatimnya pada menangis kemudian pada riwayat lain ya jadi blusukan terus dan itu enggak pencitraan gitu loh pada kesempatan yang lain berjumpa mendengar ibu-ibu ya nyuruh putrinya mencampur susu dengan air ya kan kemudian pada peristiwa lainnya dia berjumpa, mendengar ada seorang wanita yang kesepian menyandungkan syair yang intinya kalau ada suaminya pasti di pan ini bergoyang-goyang. Nah, itu faham Omar? Faham? Wanita yang kesepian langsung dia bertanya kepada Hafshoh putrinya yang menjadi istri Rasulullah saw zaman itu. Wanita itu tahan ditinggal suami berapa bulan dalam satu riwayat empat bulan dalam riwayat lain enam bulan Bapak Ibu padahal zaman dulu itu belum ada internet belum ada WhatsApp enggak ada Facebook laki-laki masih baik semua perempuan juga masih banyak yang baik itu empat atau enam bulan bayangkan sekarang ditinggal nah Malaysia setahun ditinggal kemana Wah enggak karu-karuan fitnah toh. Ya makanya kalau mencari rezeki itu jangan jauh-jauh, Pak. -jauh, Nggih, okay. madharatnya besar. Nek ndak bisa kerja kanggo anak bojo wis mending bali o, oh. ya. Itu jauh lebih selamat. Gitu lho Bapak Ibu, okay. Fitnah itu. Nah, kemudian pada kesempatan yang lain juga pada malam-malam jam 2 jam setengah 3 dia mendatangi Abdurrahman bin Auf yang lagi sholat malam Ketika tahu ada Umar bin Khattab datang Abdurrahman itu segera mencepatkan sholatnya ada apa, bapak amirul mu'minin datang malam-malam Rupanya bapak-bapak ibu Umar itu mendapati ada orang-orang yang tidur di pasar Di pasar Nah, dia khawatir ada apa-apa dengan mereka. Umar itu ngajak Abdurrahman bin Auf menjaga mereka sampai subuh. Bayangkan. Nah, setelah itu, setelah subuh mereka sudah bangun udah Umar dan Abdurrahman bin Auf pergi. Bayangkan sampai saat kayak begitu gitu loh. Nah, ini Umar dari Umar radhiyallahu an anau kataba ila umarail ajnad. Dia menulis surat. Kepada para panglima tentara Ya pada pemimpin Pemimpin-pemimpin Pasukan itu Bapak Ibu dikirimi Surat Firi jalin gobu An nisa'ihim Catatan itu Orang-orang yang sudah goib Dari istri-istrinya Jadi ada tentara-tentara itu yang sudah Lama tidak boleh-boleh Ya Sudah lama tidak pulang-pulang Tentu lebih dari 4 atau 6 bulan ya andya fuduhum panggil mereka ya panggil mereka bi an yunfiqu au yudalliqu berarti ini sudah pergi lama tanpa memberikan nafkah sampai begitu Pak perhatiannya jadi pada zaman Umar tuh tidak ada ibaratnya janda yang terlantar janda yang enggak ada santunan itu tidak ada zaman Umar itu bahkan dua hari sebelum Umar ditusuk oleh Abu Lu Lu'l Al-Majusi Orang Syiah ya, itu kan dia mengatakan demi Allah ya sekiranya Allah Ta'ala memberiku umur panjang itu akan datang ke puncak gunung di sona Yaman orang yang dia itu tidak punya apa-apa dan tinggal di pegunungan sonak di atas pasti datang kepadanya yang namanya Baitul Mal. Oh, apa arti dari Baitul Mal milik kaum muslimin dan kemudian tidak ada janda pun kecuali pasti akan ter tercover semua kebutuhannya gitu. Tapi kemudian dua hari setelah itu Umar bin Khattab dibunuh itu Bapak Ibu, Jadi ini Umar itu disuruh catat ya itu urusan kalian para panglima ya para tentara yang sudah hoib dari istri istrinya dan hoib di sini tanpa memberikan nafkah gitu nah kalau memberikan nafkah nggak dianggap hoib berarti kan masih tanggung jawab kan gitu loh ya jadi firijalin ini kenapa sih kok titi terus atm ah nah bapak titi dari tadi dalam error Oh CCTV-nya RMB masih dibuat ATM gitu kan? Terus Firjalin Robu pada orang-orang yang boib, Anisa im dari istri-istrinya, Anyahubu ambil mereka, ya ambil mereka, kemudian dikasih keputusan di Anyun Firpu, Auyutol Firpu, ayo segera nakai, ya. Jadi berikan nafkah selama kalian meninggalkan mereka kalau memang tidak punya untuk menahkai au yudalliquh artinya mencerai menceraikan fa in talaqu kalau mereka sudah menceraikan ba'azu mereka diperintah agar mengirim binafaqu ma habasu mengirimkan nafkah selama mereka itu menahan enggak memberi nafkah nafkah misalkan satu tahun nggak kasih nafkah dipanggil ceraikan ya kalau memang kalian itu nggak bisa menafkai ceraikan nah setelah menceraikan selama berapa bulan tadi dia nggak menafkahi, kan kewajiban dia disuruh ngirim memberikan kepada istrinya yang sudah diceraikan Lao Ustadz setelah diceraikan apakah masih ada kewajiban memberikan nafkah tidak? Tapi ini kewajibannya berjatuh tadi di dalam yang dia waib lama gak ngasih nafkah sampai seperti itu dicatat. Bayangkan itu ketika pemimpinnya bertanggung jawab. dan kalau pemimpin seperti ini Bapak Ibu tuh Masha Allah dengan baiknya pemimpin semuanya menjadi baik. Baik, makanya panjenengan ini mau pilihan presiden, Pak. Itu hati-hati memilih. Karena kalau orang yang jenengan pilih itu orang baik, kok memberikan banyak maslahat bagi rakyat, ya, muslimin khususnya, jenengan ikut mendapatkan pahalanya. Tapi kalau panjenengan milih sakwenake dhewe, hanya dikai satu sewu diunjali kaos gelem milih Wah tidak karu-karuan dia dolim jadinya juga dapat mendapatkan dosa kegolimannya padahal ya Mele santoseu mele uncalan kawas misalkan iya kan seperti itu jadi bahaya ada satu cerita enggak tahu mungkin saya sudah bercerita atau belum jadi di Damaskus, di mana Damaskus itu di Syam Syria ya Damaskus itu ada orang bapak ibu bawa sekawanan kambing, kambing banyak gitu kan. Biasanya kambing itu kan onosim berot kesana kesana ya bandar. Nah itu butuh anjing untuk mengaturkan, woi pergi kembali kesana gitu kan itu anjing. kadang kadang ketika ada serigala juga seperti itu. Nah ada yang bilang, he. Eh, di kawanan anjing di kawanan kambingmu ini loh kok banyak sekali anjingnya aku melihat itu ada 30 anjing kata penggembala yang memiliki kambing itu loh enggak masuk anjing kok cakai 30 anjing itu cukup satu atau dua itu bukan anjing tapi serigala gitu lah kok bisa serigala Kok bisa kumpul bareng dengan kambing enggak memangsa? Apa jawabannya, Bang? Ndak tahu, sejak Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar ya bin Khattab ini, sejak Umar bin Abdul Aziz dia menjadi khalifah, enggak tahu tiba-tiba kok serigala lambek, kambing itu jadi bestian gitu. Nah, terus cerita ini Bapak itu terdengar oleh Umar bin Abdul Aziz. Apa komentarnya? Begitulah kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT Allah memperbaiki semua, semuanya Panjenengan sebagai kepala keluarga juga seperti itu Perbaiki hubungan panjenengan dengan Allah SWT Masalah sholat, masalah mencari nafkah, tanggung jawab, amanah kalau panjengan seperti itu Pak aman nyaman enggak ada akan enggak akan ada banyak masalah itu. Ya masalah itu kan pasti ada. Cuma kan dengan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berlarut-larut gitu loh. Ada orang itu datang kepada seorang syaikh, hidup dulu masalah tuh, wotok, tok tok tok tok tok Masalah berhenti datang lagi masalah, masalah berhenti datang lagi masalah. Kak mari, mari ono, ay. Jawabnya apa kata saya? Baca Quran, baca Quran, baca Quran ini. Dia bilang ya Allah saya tuh pengen solusi. Buat apa nota pokok baca Quran, baca Quran. Ah Musta, ringak naku. Nah. Setelah itu pak, kita kan tidak pernah baca Quran ya, Bapak begini? Ngaji kahiyah song, belajar malas wa, tak dapur ramu aku muslim. Mau sebab Islam ngaji kahiyah gak suka mustuweh ini belajar otah, gitu loh. Kadang <tik> kita itu tidak malu pak sama Allah Subhanahuwataala. Kahiyah ngaji kalau senang guyang guyung. Dan ini saya akan akan bukan kewajiban, paling tidak tunjukkan kepada Allah Taala bahwa kita itu ada kemauan untuk ngah. Ngaji, ngaji. Terus kalau nak kemauan malas, pisan. Oh nunggu yang gua jual lekak, lekak kau alisuar gua. Eh saya bilang demikian. di mana mana, pak. Itu ngabunten. Kan? Ini saya cerita sebentar kemarin pas jamak itu kan, di Madinah itu kan ada berkunjung ke percetakan Al Quran Bapak ibu. Wantri lama, lah pun lah, sih jangan ceng, panas panas, pisan gitu kan. Saya tidak mau, Pak, ikut ngantri wala. Paling-paling gratisan kurang siji, kurang buku, paling terlalu lima real, gitu kan. Nah, akhirnya saya ngadem di tempat di situ dekat penjaga. Terus, yang lainnya masih ngantri, Pak. Ada beronggila, gitu, tukang terminal bis, itu. Setelah itu, tiba-tiba saya kan dipenjaga, kan. Penjaga di situ itu pintunya, semua ngantri. Saya kan tidak mau panas itu. Setelah itu tiba-tiba ada seorang wanita sama anaknya dari taksi mau ikut ngantri dipanggil dari petugas ya masuk masuk masuk gitu. Nah saya bilang, oh jalur VIP tidak ya. Nah kamu lapor ingin masuk, iya ya saya bilang gitu. Nah kamu gak mau masuk akan ngir. Katanya begitu, saya mau masuk. Nah dia bilang loh kok kamu mau nyuruh saya masuk, mau nah, kamu dimaja katanya. Dia bilang gitu. Kamu kalau seorang diri monggo silakan, tapi di rombongan masa oh, enggak suruh masuk kan enggak mungkin gitu. Akhirnya saya masuk Bapak Ibu, ya kan bersama rombongan orang Indonesia masih di sana, saya langsung masuk bersama dengan orang India. Orang india marah ini sapa coba dipedep masuk ci enake eh, wong kita ngantri lama dia enggak pakai ngantri langsung masuk gitu. Tapi saya bilang saya lebih suka penjaga begini, begini begini begini Intinya saya itu bapak ibu itu nanti bersama orang India. Yang ngomong apalah gitu kan? Dia kalau di bahasa Inggris, saya kalau di bahasa India, ia sebutkanlah nehi nehi, dikel dikel, acac aja gitu aja gitu. Intinya kita sudah mengambil Quran. Ya sudah kami Quran. Terus tak salami tadi itu orang India tadi ngomong-ngomong, nggak -ngomong. tahu langsung ngomong-ngomong ke aru tapi siapa maksudnya? Intinya dia itu kan bisa baca Quran tak? Bisa. Kamu berapa hari baca? Gitu kan? Intinya dia itu nggak bisa baca Quran juga pak. Dia jangan ngaku aku, aku lo bisa gitu kan? Lalu terus saya tunjukkan saya bisa baca Quran seret. Aku juga bisa. Ayo bukaan bocor di 11 Pak. Tak ni enggak tak guyon. Disek dia tak PA nang dia selalu ngaji Al-Qur'an enggak suntan. Dia Pak, enggak bisa juga Intinya begini Bapak Ibu, banyak kaum muslimin yang tak bisa ngaji. Maka bagaimana enggak banyak masalah gitu ya. Nek sampean itu baca Quran itu pasti semua masalah itu hilang. Makanya Syekh tadi ini ketika ada orang Ketika ada orang bilang masalah tuah tok tok gak mari-mari bacaan Quran gitu. Istilah dengarkan nasihat saya kata Syekh tadi. Dia baca Quran setiap hari, boh, orang lembar, terong lembar semampunya, apalagi setujus Allah <coughs> Rutin kayak Ramadan gitu. Terus lagi datang lagi kesek gimana masalahnya katanya? Semua masalah itu dengan dia baca Quran itu saya kan kan hilang sendirinya gitu. Jadi masalah itu hilang begitu aja gitu. Jadi kita tuh menjadi sumbuh segala macam itu karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berpikir mengingat Allah taala hati kita menjadi tenang. Nah, ini karena gara masalah Pak itu datang dari kita sendiri, Pak. Ya karena kita enggak dikasih ketenangan, juga tutup dengan kegalauan kecemasan, enggak gitu ya. <tuh> Jadi, ini seperti itu. Intinya, mari kita sebagai muslimin ini banyak membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an dan panjengan semua sehingga iso ngaji, segera tunjukkan kepada Allah ya Allah, meskipun saya sudah sepuh, meskipun ilate mesti ngecocok, ya tapi saya tunjukkan kepada moyang Allah saya masih ada gerentak keinginan untuk ngaji Qur'an. Quran. Itu Pak Wis pensiun loh, jadi apa kabeh nemean? Enggak belajar ngaji, iya kan? Itu. Nggih. Ya, sekarang pelajaran yang kita ambil dari tiga hadis ini Bapak Ibu jadi ada hadis Al Jadul Ulya Khairun Minan Yaqi Suflah tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat dan orang yang paling banyak bersedekah <tuh> dialah yang paling banyak pahalanya. Jadi orang itu kalau ingin berbahagia maka banyak-banyak bersadaka. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan begini. Jadi orang yang senantiasa bantu itu pasti kuripnya enak. Kenapa? Karena pasti dibantu Allah Taala tidak pernah ada kesulitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Wallahu Fi Aunil Abdi. Madamal abdu Fi awni Akhir Allah itu senantiasa ya, Membantu hambanya Selama hamba itu Membantu saudaranya Kemudian dalam hadis Yang sama juga Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Waman yassaru ala muksirin Barang siapa memberi kemudahan Orang kesulitan Yassarallahu Alaihi Fitun Dia Wal akhir Akuh Makhluk Allah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan dulu mungkin saya sudah pernah menyampaikan bahawa ibadah itu ada dua, ada ibadah muta'adiyah ada ibadah qasiroh. Ibadah qasiroh itu yang kebaikannya kembali kepada pelaku pribadi, Pak. Jadi. Dan berhenti dengan matinya pelaku kayak sholat, sholat bagus, dilakukan Quran bagus, haji umroh bagus, puasa bagus, iktikaf bagus, gitu ta'lim masya Allah bagus. Tetapi ini terbatas hanya ketika penjaringan masih hidup. Ketika penjaringan mati bisa ndak datang ke masjid, bisa ndak sholat, bisa ndak puasa, ndak bisa pak berhenti di situ nah makanya kalau jenengan uh, ibadahnya cuma itu ya sudah berarti dengan kematiannya nggak ada yang jari yang palanya berbeda dengan sodak sodako soda itu mutaat jadi kebaikannya dirasakan banyak orang dan sodako ini tidak berhenti dengan kematian pelaku makanya dalam surat al munafir pun orang mati kenapa kok minta balik untuk bersodako karena dia tahu hanya saudah pohlah yang menjadikan pahalanya terus mengalir. Allah berfirman, Wa fikumin Mimma rezqunakum min qabil ainiya cya ahadakum. Semuanya, lima Rasul Nakom, yang kami rezekikan kepada kalian mengkabli ayat, jia ahada maut sebelum kematian mendatangi salah seorang dari kalian sebelum mati nasodakoh nekonegu, best mati, engkau okay? nasodakoh, so, ya engkau okay? tidak boleh nasodakoh, makanya buru-buru nasodakohkan. -buru, Kalau sampai itu pingin harta pihan itu sampai bawa mati nasodakoh. Ketika Ibnu Kasir Pada mukut Saat mau menafsirkan surat At Kasur Bapak Ibu Itu beliau mendatangkan hadir Nabi SAW Yang inti hadir itu Nanti semua orang di hari kiamat itu Memanggil Mali Mali Hartaku Hartaku Di mal Kamu tidak punya Ilama akal tak faafnaid, kecuali yang sudah kamu makan, kemudian menjadi kotoran itu harta kita, awalah misafa blaid atau yang kamu kenakan sampai rusak, lusuh, jadi kaset yang tidak bisa dipakai lagi itu harta kita, awalah sodak dafaam doid atau yang kamu sodakohkan, kemudian kamu mengambil pahalanya. Wa ma si wadzalika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun yang selain itu fatadikuhu linnas maka maka dia meninggalkannya untuk manu Manusia Mungkin itu ahli waris, itu dicolong orang ya kan. Nah, di waris itu ya, semuanya bagus. Ane mereka itu bajingan semua ya. Ini kita hanya mem apa membutakan mereka jadi bajing. bajingan kan begitu Bapak itu loh. Jadi harta. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi itu bertanya kepada para sahabat, siapa dari kalian yang harta milik ahli warisnya lebih dia sukai daripada harta pribadinya? Para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali harta pribadinya itu lebih dia sukai daripada harta milik ahli waris." Maka apa komennya Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa harta pribadi kalian itu adalah yang sudah disodokkan. Ya, ada pun harta milik ahli waris itu yang masih kita simpen ini pak, itu bukan milik kita, itu, itu bukan milik <coughs> milik kita. Jadi sodok, ya infaq loh jadi hadis ini hadis uh, Abu Hurairah ini menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Makanya disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 kalau enggak 10 ya. Wa anfiqu mimma razaqnaikum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Sebelum kematian mendatangi salah seorang kalian Ketika mati baru ngomong faasodakoh, <tos> baru dia mengatakan Robi <tos> wa robbku laula akhlatani, Mengapa aku tidak menunda kematianku Ila ilah ajaliqari sampai sebentar lagi apa, untuk apa apa untuk agustusan, buatkan faasodakoh biar aku, da aku bersolat dakhoh wa aku minas solihin dan aku menjadi orang-orang yang soleh. <tos> Ada satu kisah Bapak ibu. Ada seorang kaya, ya, seorang kaya itu tiba-tiba dia itu beli tanah untuk bangun masjid. Jadi ceritanya begini, dia itu bawa pulang anggur, ya, bawa pulang anggur wena, ya mungkin anggurnya enak. Sekarang anggur apa? Anggur dia ada isinya, itu, yang gak keisinya, tuh yang berjubun, tau jubun gini, ya. ya itu anggur apa itu? <ketuk> nah dia itu pulang bawa anggur pak. Kemudian karena adhan Dia keluar untuk sholat di masjid Sehabis pulang dari masjid itu Pulang Anggur yang Dipangin anak bujuni Dia bilang begini Ya Allah Aku seharusnya pasti dilupakan Dan anaknya mati Jadi anak kita kan Enggak mikir ruang tua nih. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua anaknya Menjadi anak yang berbakti kan ya Yang mikir, ngerti Orang tuanya itu ada anak itu memang yang dia itu langsung Faham kebetulan orang tuanya Tidak pakai disuruh tuh reken Dewi Mbak Agda Pak Masya Allah ya mudah-mudahan anak-anak panjirikan semua seperti itu Tapi ada anak itu tidak mereken belas Meskipun disuruh tuh tidak jalan-jalan Ya Nah akhirnya dia Pak Aku seurip seuribawi Apa Masih hidup aja sudah dilupakan Tidak di umani belas akhirnya langsung dia itu beli tanah malam itu juga langsung disuruh menteri disuruh bangun masjid bang khawatir apa aku nak aku mati ya kau nasi peramal gitu loh makanya ngomong seurep hartanya yang ada itu langsung dibuat bangun masjid jadi memang itu adalah sudah seperti itu gitu gitu yeah. ya yeah, jadi ini tentang keutamaan saudara so, Kemudian hadis Abu Hurairah ini wayabda'u ahadukum biman dan memulai seseorang dari kalian dengan orang yang dia pertama kali bertanggung jawab untuknya ya untuk menafkainya gitu. Jadi menunjukkan bahwa yang wajib ketika panjenengan berinfak itu berinfak memberikan nafkah kepada yang paling wajib untuk Dinafkai yaitu anak istri jangan kemudian pergi menafkahi temani di sana keluargai sana ya padahal anak istrinya belum dia kasih naf nafkah salah itu jadi dahulukan yang pertama kali ya jadi jangan pergi memberikan sodako kepada orang-orang yang jauh sementara kerabatnya sementara anak istrinya belum dia naf nafkai. dan hadis ini juga bapak ibu menjelaskan bahwa Menafkai istri itu adalah nafkah yang paling wajib pertama kali. Ya, nafkah yang paling wajib pertama kali setelah seseorang menafkai dirinya sendiri. Jadi dirinya dulu baru kemudian is, istrinya. Kenapa kok istri? Karena istri itu kan ibaratnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hunna awanin indakum mereka itu wahai para laki-laki adalah tawanan pada sisi kalian. Jadi wanita itu tawanan para lelak, lelaki maksudnya harus jaga semarak-marak gitu loh. Jadi dia itu ya kehidupannya tergantung kepada suam, suami. Nah ini menunjukkan juga bahwa wanita itu harus patuh, tunduk, patuh kepada suami terhadap semua perintahnya selama tidak mak gitu. Inilah yang menjadikan kenapa laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Pemimpinnya adalah laki-laki. Dalam surat An-Nisa 34 Allah mengatakan Ar-rijalu kawwahuna al-Nisa. Para laki-laki pemimpin atas wanita. Kenapa? Bimafatulallahu ba'udhu minalam baal. Pertama, karena memang Allah itu lebih memuliakan jenis laki-laki atas jenis perempuan. Yang kedua, laki-laki menjadi pemimpin. Wa bima anfakumin amwalim. Karena nafkah yang mereka berikan dari hartanya, baik sebagai mahar maupun sebagai nafkah. Harian, makanya kalau laki-laki Sudah tidak memiliki Kemampuan memberikan harta Disuruh milih Sampian nafkai Atau sampian cerai Ceraikan, nanti ada silah para ulama <tuh> Ya memang secara umum Para ulama mengatakan Wanita itu boleh minta cerai Dan termasuk udur syari Kalau misalkan suami itu Sudah tidak bisa menaf. Menafkai, termasuk udur syari Bapak Ibu yeah. Nah, Kenapa kau disebut udur syari Karena ada udur yang bukan syari Ada wanita-wanita itu yang Fulu minta cerai pada, Tanpa ada udur syari Itu, itu hadisnya kata Nabi SAW Tidak akan Mencium wanginya Surga Karena dia minta cerai Tanpa ada udur Syari Kalau memang hakim menceraikan tanpa udzur syar'i, kemudian dia menikah lagi, pernikahannya dianggap sebagai zina karena dia enggak sah minta cerainnya gitu. Ini hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu, jangan sembarangan. Nah, cuma di sisi lain, laki-laki harus berhati-hati juga. Ketika jenengan sudah menikahi wanita, berarti bertanggung jawab menafkahi dia. Bertanggung jawab mendidik dia, gitu. Gitu, Pak. Nggih. <tuh> okay. Dalam kitab Ar-Raudhul Murbi' dikatakan wa iza aksar ketika suami kesulitan binafa qatil qud untuk memberikan nahkah berupa bahan makanan dan nahkah di sini para istri juga harus tahu ya sesuai dengan sekadar kemampuan sua, suami. Suami ini gaji di rp juta, kalau ngakar juta. Atau enggak jadi maling bojone. Ya. Jadi memahami lah memang wajib atas suami tapi sesuai dengan kemampuan suami. Dan suami yang bertanggung jawab itu berusaha keras untuk mencari nafkah. Gak gelimbang, gelimbu ulak kadut lura turuae ndak ya. Harus bekerja suami itu, gitu loh. Au aza bil atau kesulitan memberikan pakaian. Au bi ba'dinafaqati wal qiswati atau kesulitan memberikan sebagian nafkah kesulitan memberikan pakaian memberikan rumah ya rumah tempat tinggal falah fas hun nikah maka si wanita boleh minta fasah putus akatnya minzau <tuh> jahal musir dari suaminya yang kesu kesulitan jadi boleh bapak ibu cuma diperhatikan nafkah di sini adalah nafkah yang sesuai dengan kemampuan suami jangan minta lebih kalau suami jagaan para suami yang pas lapang berikan lebih nek memang pas kesulitan tetap memberi cuma sesuai kemampuan dan istri bersyukur dikasih gitu kan biar-biar dikasih jangan kemudian menuntut kalau menuntut lebih nanti bisa besar pasak daripada di tiang jangan banding-bandingkan Makanya dulunya sering ada itu kan ya broadcast JWA itu jangan menjadi LPG kan gitu kan. Kadang ada orang itu makanya inilah bahayanya teman-teman yang buruk. Jadi to anak kancane, namun to tanggone. Kon ri rizo yo, eh. gak digae nafsu. Aku njaluk cerai, akhirnya njaluk cerai temenan. Barang dicerai malah gak duwe bojo ya kan. Malah jadi fitnah, gelimbang gelimbung ke sana kadang-kadang ada teman-teman juga ya anak-anak itu juga begitu bapak ibu pilihkan teman-teman yang baik kon dimarin bapakmu menengai aku tak kaplok bapakku kamu ya. ditiru bapak dikaplok nah, itu kan dari setan malah ya, jadi ya gitulah makanya harus baik-baik e, dalam mencari teman jangan sembarangan bapak ibu kadang-kadang okay? ada teman tuh setan semua kadang-kadang Bukan malah memberikan kebaikan, tapi malah memberikan keburukan. Jadi, <tuh> nah tentang kewajiban memberikan nafkah bagi suami atas istri itu dijelaskan pada hadis Sa'id bin Musayyib. Kalau memang seorang suami itu nggak bisa memberikan nafkah, dipisah, ya kan, dipisah dari keduanya atas permintaan si wanita tapi kalau wanita tidak minta ya nggak boleh dipisah gitulah karena kadang-kadang ada wanita tuh yang rido syukur alhamdulillah gitu ya masih yo oh, dinafkai dienakin nggak popo bo uang memang kondisi suami saya seperti itu ada bu seperti itu itu okay. makanya ada pendapat yang mengatakan andai suami nggak bisa menafkai itu wanita tidak boleh naik sendiri minta cerai itu bukan cerai tapi harus itu adalah para pejabat tadi ya para pejabat yang seperti Umar bin Khotob makanya Umar bin Khotob betul kan <coughs> memberhentikan masalah itu dia nulis kepada para panglima tentara tulisan siapa-siapa tentara yang sudah meninggalkan istrinya tanpa nafkah panggil mereka tangkap gitu kan kalau memang mereka enggak mau menafkahi, ya bercerai kan. Kalau sudah menceraikan tetap mereka memiliki kewajiban nafkah yang menjadi hutang tadi itu. Gitu. Kalau memang sudah enggak mampu, maka harus ya biasanya kalau memang enggak mampu, itu nanti dibayarkan dari Baitul Mal Bapak Ibu. Itulah loh namanya Baitul Mal itu. Dulu dalam zaman Islam itu ada orang mati punya hutang, ya. Tidak yang melunas Yang melunas itu negara Betul mal Bapak ibu Itu Islam seperti itu Ya Islam seperti itu Nah sekarang Betul mal Ka'ono Ka'bedi paceki Gitu Oke Makanya Para ulama Berbeda pendapat Bapak ibu eh, Tentang wanita Yang suaminya Sudah tidak bisa Menanggahi lagi Apakah dia itu boleh minta cerai, ataukah dia itu boleh minta fasih, fasih itu putusnya akad nikah. Kalau ulama yang tiga, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu mengatakan dipisah. Ya kalau memang si wanita itu minta cerai, gara-gara suami gak bisa menafkahi, maka di dipisah. Nah pada zaman Umar <tuh> ada cerita bu. Jadi cerita itu ada seorang istri datang kepada Umar bahwa suaminya itu sudah hilang setahun karena kabar berita. Nih, karena kabar berita kata harus tunggu setahun lagi gitu Nah ini demikian itu karena ada betul mal bapak ibu. Nih, ada betul mal yang menjamin, menjamin. Nah zaman sekarang insya Allah ada lah betul mal nih. Betul malis apa? Wasdah keutan. Nah, setelah itu <tuh> Dua tahun ini kan tadi kan sudah setahun enggak ada berita. Mbah kemaren kan enggak ada berita itu. Kata Om dia harus nunggu sampai setahun lagi. Nah, sudah menunggu Dua tahun Bapak Ibu suaminya enggak tunjuk datang. Akhirnya diputuskan sama Pak RW enggak apa-apa sampai boleh menikah lagi. Nah, setelah menikah bojone datang Pak yang lama itu datang ke Umar bin Khattab loh ini Amri'l-Mu'minin tak bisa istri saya menikah lagi uang saya masih ada kata Mbarnah salamu dewe pergi dua tahun, enggak ada berita gitu. terus saya ceritakan apa ceritanya Bapak Ibu jadi saya itu malam-malam pergi untuk ke masjid sulat isya. tiba-tiba saya dikonggol Jin. ada apa ceritanya Ibu? Ya mungkin dia lupa namanya orang yang mungkin lupa Keluar rumah baca bismillahitahu wakilku ala La hawla wa la illa billah Jadi di gondol jin pak Itu ada ceritanya -cerita dan benar Yang mungkin kalau di kita itu di gondol mungkin Itu mungkin juga ada benarnya gitu loh Nah dia di jin selama satu tahun Yang tidak tahu mana pokoknya di, di, di, di, di alam mereka pokoknya Dicari-cari tidak ada gitu Nah baru setelah itu ya Rupanya di antara mereka itu ada perang. Jadi antara jin muslim, jin kafir itu perang, Pak. Jadi selama 2 tahun itu bersama dengan jin kafir. Selatu perang dengan jin muslim, jin muslim menang. Dia jadi tak jin muslim. Terus ditanya agama mu apa? Saya muslim loh. Kita juga muslim. Kita tidak halau lawan sampean. Ya wis, sampean kasih pilihan, ikut kita atau pulang? Enggak mau lewe lah pokok orang, -orang ini bangsa Kasar ini bukan bangsa halus mungkin gitu ya Akhirnya dikembalikan tadi itu pak Jadi gitu ceritanya gitu itu ada Ini disebutkan ibnu Abdul Bar Dalam kitab Al-Istiat ah, Gitu Jadi ada orang seperti itu okay. <tuh> Jadi Ulama tiga madhab itu Menjelaskan bahwa Kalau si wanita itu minta Maka dipisahkan Ya, ketika suami tidak bisa memberikan naf nafkah Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tak boleh, meskipun suami kondisinya sulit, si wanita tidak boleh minta cerai. Maksudnya, ya dia tidak boleh minta cerai sendiri, sampai kemudian hakim yang memutus memutuskan. Nah, ini kata Sheikh Abdul Rahman As-Saqi inilah yang benar. Kenapa? Karena dalilnya Allah berfirman, "Liyun fiqdu saatin min saati." Sa Surat at tolak silakan dibuka Bapak Ibu. Surat apa? at tolak Eh Ad berapa? Ada yang tahu? Ada berapa Bapak Ibu? Liyun fiq. Nggih. <tuh> Surat At-Talaq ayat 7 Allah berfirman li yunfiq zu saatin min saati li yunfiq hendaknya memberikan nafkah zu saatin orang yang berkelapangan min saati dari kelapangannya Sampaian lapang memberikan lebih sesuai kelapangannya waman qudira alaihi rizquhu dan barang siapa yang Rizkinya disempitkan ya pas kondisi sulit ya kan memang dunia itu kan roda berputar gak mungkin orang di atas terusnya kayak pak putih loh gitu dulu sebelum ada zaman tol karena rahmi terus kan hibisnya itu kan seakan-akan ya Allah aja rahmi gitu kan ya. Barang orang tol kukut wis tutup <tuh> ya memang Allah bagi rezeki itu orang tuh gak selamanya di atas kadang di bawah makanya kita harus banyak bersyukur ya <tuh> Dan banyak menggunakan aji mumpung, nah, mumpung saya se seke, tak banyak banyak in, infak, mumpung seure, tak banyak banyak melakukan amal untuk amal tu eh, mati tu mas mumpung saya se sehat, tak banyak nabung gitu ya, amal soleh. Ya sesuai perintah Nabi, irtani muhsan, kobla muhsin. Manfaatkan perkara lima sebelum datang perkara lima yang. Yang lain, haya takapoblah mautika hidupmu sebelum kamu mati. Wajinaka poblah faktrika kaya mu sebelum kamu misk, miskin. Wafarohaka poblah syukulika, ya masa kosongmu, luangmu sebelum datang masa sibuk. Wajabaka poblah haromika mudamu sebelum kamu tua, ya. Ini banyak banyak pemburu itu si. dulina, naik. Parang tuae, wes mulai anggota bikin nama masjid itu. Yang terakhir apa? <tuh> yang terakhir apa? Halo, kan baru empat. Apa yang terakhir? Tadi hidup sebelum mati yang kedua. Kaya sebelum miskin yang ketiga apa? Waktu dah sebelum datang masa tua. Yang keempat waktu kosong sebelum datang waktu sibuk. Yang kelima apa? Dalam sehat sebelum sakit. Nah, itu dimanfaatkan betul-betul di aji mumpung ya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu barang siapa yang rezekinya disempitkan falyunfiq mimma azaullah. Hendaklah memberikan nafkah sesuai yang Diberikan Allah kepadanya Jadi wanita di sini diperintahkan syukur Ya tapi kalau memang Kondisinya suami itu Tidak ngasih apapun padahal punya Nah ini beda lagi Tapi kalau tahu memang kondisinya Seperti itu maka di sini wanita disuruh Bersabar itu jauh lebih Baiklah yukallifullahu nafsan Illa ma'ataha Karena Allah itu tidak membebani seseorang Kecuali sekadar kemampuan Nanti panci oleh oleh Tapi tetap gagal ya, Banyak para lelaki itu kaya Tapi pelit Kan ada hadisnya dulu Seperti Abu Sufyan itu kan Yang kemudian Nabi memberikan fatwa Ambil hartanya tanpa sepengetahuan dia tidak apa-apa Tapi secara ma mahrum Yang cukup bagi kamu dan anak-anakmu Kalau misalkan wanita anak-anak lima satu bulan itu lima juta misalnya berarti boleh ngambil dari perangkat suami tanpa sepekatawan dia itu cuma lima juta tidak boleh lebih sisanya haram gitu. karena ada memang laki-laki itu kadang-kadang itu ya kata dia itu lebih mengutamakan temannya padahal Bu Jini yang membutuhkan anak, anak juga membutuhkan jangan dahulukan yang lebih utama oke <tuh> Sampun nggih Bapak Ibu? Ada pertanyaan enggak monggo silakan. <tuh> monggo ada pertanyaan enggak? Halo? Ada apa enggak ada? Monggo Pak silakan nggih. katakan bahwa laki-laki ini yang menangkahi keluarga yeah. Tapi suatu tiga ketika menjelaskan hidup dan tidak mampu lagi Terus si wanita yang bekerja apakah cuma boleh kan Jadi, jadi dia ikut makan hasilnya daripada bekerja Oke okay. si suaminya maksudnya yeah. Oke <coughs> Oke okay. okay. Iya, jadi ada pertanyaan ini suami sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga bekerja itu istrinya bujai, bujalan online gitu kan sehingga suami ini makan dari nafkah si istri apa itu boleh boleh boleh saja ya mungkin suami terkena penyakit stroke, kayak salah melapo misalnya kan atau mungkin habis kerja di mana terus jatuh, naudzubillah kecelakaan akhirnya lumpuh kan ada. Nah, pertanyaannya apakah boleh suami makan dari nafkah istri?nya boleh-boleh saja siapa yang mengharangkan? Justru ini kebaikan istri bapak ibu, kebaikan istri, ya kebaikan istri dan tetap ingat ya ketika istri seperti itu, itu jangan pernah merasa lebih baik, ya, jangan tetap jangan pernah merasa lebih baik karena kadang-kadang zaman sekarang itu banyak wanita itu ketika merasa dia itu lebih besar gajinya, nya itu sombonge kak wangun, ya minta cerela segala macam gitu. Atau merasa semuanya dari dia, atau merasa semuanya itu dari pemberi, pemberian bapak e. Bojone enggak bawa. itu banyak Pak rata-rata itu. Makanya saya katakan kalau sampean baru menikah, wis jangan mau diberi apa-apa pertuan. -apa Meskipun pertua enggak jalo opo-opo ya, tetap sampean itu lebih gagal lebih berwibawa ketika fasilitas itu meskipun kontra gitu, Pak. Ya, itu jauh lebih karena banyak masalah memang ya, banyak masalah. Kadang-kadang ada yang pokoknya menanti itu ndak ada gigi sama sekali di hadapan mertua karena mertua merasa semuanya dari dia. Lah, matu ge bik sapa-sapa ngomong nang wong alun idul kan ndak enak, Pak. Masalahnya lagi-lagi dibilang tua mantu ya, toh lah ndak enak sih gitu Jadi merasa senang enggak gitu, Pak? Kan. Ya jadi laki-laki yang memiliki izah itu aku ndak mau bos. kecuali cuma dari hasil kerjaku sendiri sendiri gitu pak. Dan panjenengan bapak ibu sebagai bapak, kalau ada misalnya istri apa putrinya mengadu pak tuh cokelu kayak sombaya, ya tuh kayak seperti ini, ini, itu ajarkan pak kepada putri sampai ya, biar nggak sombong itu wes jangan apa jangan kemudian uang diberikan kepada istri jangan kepada putri jangan tapi panggil suaminya berikan kepada suami biar suami punya izin sampai ngajari biar istri itu menghormati suam suami kalau kemudian ini banyaknya wanita-wanita yang nggak membuliankan suamnya jadi bapak ngajari kamu loh gitu pak sehingga suami nggak dagangnya gitu. Ini butuh ilmu sebetulnya, banyak orang enggak mengerti masalah ini. Sekilasnya remeh, tapi sebetulnya hasilnya fatal. Sehingga nanti ketika istri seperti itu mengajarkan kepada anak-anaknya sehingga anak-anak juga enggak membapakan bapaknya gitu. Nggih? Insyaallah begitu wallahu taala Ada lagi? Enggak ada, ya? Sudah enggak ada, sudah satu jam lebih. Terima kasih jazakumullah khairan, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Barakallahu zaitukum Subhanatallahi wa bihamdihika Ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh